amruhu wa Rasuluh. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa illa wa muslimun jemaah sekalian rahimani wa alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin dan taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat berjumpa kembali Di setiap Rabu ketiga Masih melanjutkan Pembahasan Terkait dengan Beberapa adab Berdoa Yang apabila Seorang hamba Memperhatikan adab-adab ini Nisya akan lebih Menguatkan Pengaruh doa itu Sehingga lebih besar kemungkinannya untuk Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada pertemuan lalu di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan. Ini termasuk sebab dikabulkannya doa seorang hamba berdasarkan hadis dari Salman al Farisi radhiyallahu anh bahwa Nabi saw bersabda. Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay Sesungguhnya rab kalian adalah maha pemalu dan maha mulia Di sini Allah disifati dengan sifat malu namun tentunya ke, apa sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tidak sama dengan Malunya makhluk Karim Maha mulia Yastahi bin abdihi Allah malu terhadap hambanya Iza rafa'a yadaihi ilaih Jika mengangkat kedua tangannya Kepada Allah dalam berdoa yakni Lalu Dia kembali dalam keadaan kosong Naam. Jemaah azan ya Allah wa iyakum Karena doa itu ibadah Maka sebagaimana ibadah secara umum Disyaratkan ikhlas dan itibak Dan terbebas dari kesyirikan Itibak Iaitu yani mencontoh Nabi SAW Sedangkan yang dicontohkan Nabi Dalam kaitannya mengangkat tangan Ketika berdoa <tuh> Ada tiga sifat Tergantung jenis doanya Yang pertama Adalah Yang disebut dengan apa al ibtihal atau apa yang pertama ah iya intinya ada tiga yang pertama itu ibtihal meminta dengan sangat dalam kondisi apa genting maka caranya adalah mengangkat kedua tangan dengan tinggi iya mengangkat kedua tangan dengan tinggi sampai disebutkan dalam hadis terlihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nعم ini ibtihal seperti meminta hujan ya atau memohon kemenangan ketika melawan musuh dalam jihad atau karena banyak musibah dan bencana maka ini dilakukan dengan cara ibtihal. Adapun yang kedua ya ini doa. Ya, dalam rangka berdoa, meminta permintaan biasa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, du'aul mas'alah. Ya. Maka ada dua cara sebagaimana yang sudah kita contohkan dua cara ini. Ya yaitu dengan apa menggabungkan kedua telapak tangan kemudian menghadapkan telapak tangannya ke langit ya dengan membuka seluruh jari-jari di apa dibentangkan sedangkan punggung telapak tangannya menghadap ke tanah ke lantai itu cara yang pertama Sedangkan cara yang kedua, menghadapkan punggung telapak tangannya ke kiblat, persis kita letakkan di depan wajah kita, namun tidak sampai menempel ke wajah. Seperti seolah-olah menutup muka, tidak, tapi dijauhkan. Ini cara yang kedua, ya dan kita sudah sebutkan beberapa cara yang keliru. Cara-cara yang menyelisihi sunnah Ya Yaitu memisahkan kanan dengan kiri Tidak digabungkan menjadi satu Ya Kemudian juga e, Tidak mengangkatnya sampai ke dada Tapi cuma meletakkan tangan di pusar Atau di perut Ini menunjukkan apa Kurangnya keseriusan Ya atau kadang sebagian orang hanya meletakkan kedua tangannya di paha tidak mengangkatnya ada juga yang membolak-balik ketika meminta menghadapkan telapak tangannya ke arah wajah tapi ketika apa doanya itu berlindung dari keburukan dia balikkan seolah-olah menolak jangan begitu ya Membolak-balikan kedua telapak tangan seperti ini. Tidak ada contohnya. Kemudian juga di antara kekeliruannya apa? Mengusap. Kemuka. ya Dengan kedua tangannya setelah berdoa. Naam. Jemaah azani Allah wa iyakum. Sedangkan jenis yang ketiga. Yaitu doa yang dilakukan di atas. Mimbar. Ya, sebagaimana e, khotib Jumat misal dia berdoa, maka caranya hanya dengan e, apa jari telunjuk ya mengacungkan jari telunjuk ke arah langit, iya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Abbas ya secara marfu' Al mas'alatu an tarfa'a yadaika hadwa mankibaik au nahwahuma. Doa masalah itu permintaan kamu mengangkat kedua tanganmu sejajar dengan kedua bahu atau semisalnya. Tapi kalau istighfar memohon ampunan kepada Allah seperti juga ketika apa e, tasyahud ya memberikan isyarat dengan jari telunjuk seluruh ja, apa telapak tangan digenggam tapi jari telunjuk menunjuk ini namanya isyarat dengan jari telunjuk ya begitu juga khotib di atas mimbar Ya, Khotib di atas mimbar dan telah kita bawakan Dalil-dalilnya Bahwa itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Kemudian Wal-ibtihalu Antamuddaya daika jami'an Kata Ibn apa Dalam hadis ini Sedangkan ibtihal Itu menjulurkan Kedua tanganmu seluruhnya Mengangkatnya tinggi-tinggi Ya Nah, hak dari ikhlas yusyur bi isbihil lati talib Ibrahim. Beginilah apa memberikan isyarat, yaitu dengan jari telunjuk, wahad doa dan seperti inilah, ya doa permintaan Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya, wahad ibtihal. Jadi apa di sini sendiri dicontohkan bagaimana cara mengangkat tangan ketika ibtihal permintaan dalam kondisi genting yang sangat permintaan biasa memohon sesuatu dan meminta kepada Allah dan yang ketiga yaitu ketika berdoa di atas mimbar. Jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Selanjutnya. Yang akan kita bahas adalah eh, tentang istiqbaludai alqiblah orang yang berdoa hendaklah menghadap kiblat. Ini diantara adab-adab ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Dan alhamdulillah kita di zaman sekarang ini mudah sekali untuk mengetahui dimana arah kiblat bisa dengan menggunakan kompas atau bisa menggunakan yang canggih dari itu ya. Naam. Atau cara yang termudah kalau memang itu ada matahari, kita juga bisa mengetahui di mana arah kiblat kita. Naam. Dan penduduk Indonesia arah kiblatnya ke arah barat. Sehingga ketika matahari terbit dia pasti di timur, lawannya timur sanalah barat, berarti itulah kiblat kita untuk penduduk Indonesia. Jamaah azanillahu wa iyyakum, kita maklumi bahwa kiblat adalah arah utama bagi kaum muslimin di dalam ibadah mereka. Bahkan kebanyakan ibadah mereka menghadapnya ke arah kiblat. Segala macam bentuk ketaatan. Ya, seperti salat, ini jelas syarat sahnya salat. Menghadap kiblat. Naam. Begitu juga ketika menyembelih apakah dalam hadyu ataupun kurban. Ya. Nah, demikian juga di dalam berdoa. Iya. Yeah. Kiblat kaum Muslimin di dalam berdoa adalah sama dengan kiblatnya mereka ketika mengerjakan solat. Inilah yang dicontohkan Nabi saw. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Istakbala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Ka'bah, fada'ah ala nafri min Quraysh. Kata ibnu Mas'ud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat, lalu bila berdoa yang di saat itu mendoakan kebinasaan bagi orang-orang kafir Quraysh. Ya kita tahu dalam sejarah bagaimana kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan musyrikin yang menjadi sisi pendalilan kita dalam hadis ini ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya sebagai saksi telah melihat Nabi saw di dalam doanya menghadap ke kiblat ya begitu juga kita kalau sholat di atas kendaraan bahkan ini juga ini contohkan Nabi saw. Beliau sholat di atas kendaraan, ya. Tapi ketika takbiratul ihram beliau menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat. Tapi apa? Namun setelah itu beliau arahkan kendaraannya kemana dia melaju. Begitu juga bagi kita kalau kita tahu. Dan memang mengharuskan solat di atas kendaraan. Takbiratul Ihram berupaya untuk menghadap ke kiblat dan setelah itu melanjutkan solat cukup menghadap ke mana arah kendaraan kita melaju. Ya, jamaah, assalamualaikum. Hadis yang lainnya yang menunjukkan adab ini yaitu menghadap ke kiblat ketika berdoa apa yang diruwetkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Omar Ibnul Khattab radhiyallahu anh dia berkata lam maka nayaumubadrin ya ini ketika peristiwa perang Badar ya Nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musyrikin wahum alfun. Rasulullah ternyata melihat jumlah pasukan musuh lebih banyak. Kaum musyrikin dalam perang Badar jumlahnya sampai seribu Sementara pasukan kaum muslimin yang bersama Nabi cuma 319 orang. Enggak nyampe seribu Ya? jauh sekali ya tiga lawan 1000 tapi ini musuh sudah ada di hadapan ya apa yang dilakukan Nabi saw kata Umar bin Khattab radhiyallahu anh faistakbalan Nabiullah saw al-kiblatak ya thumma maddayadi Nabi pun menghadap ke arah kiblat untuk berdoa, lihat, ya, keadaan yang seperti ini namanya apa tadi, masalah atau ibtihal, ibtihal, iya, karena hanya Allah saja yang bisa menolong Nabi SAW menghadap ke kiblat kemudian menjulurkan kedua tangannya. Ya, kemudian berdoa, Allahumma anzil li ma wa'atani. Allahumma ati ma wa'atani. Allahumma in tuhlik hadhihil 'asabah min ahli al-Islam la tu'badu fil ardhi Ya Allah, laksanakanlah untukku apa yang kau janjikan padaku. Allahumma atina wa'tani wa ya Allah berikanlah apa yang kau janjikan padaku. Allahumma in tuhlik asaba min ahli islam Ya Allah, jika Engkau membinasakan kelompok pembela Islam ini yang jumlahnya cuma 300 sementara musuhnya 1000, ya kemungkinan besar enggak seimbang. Sehingga Nabi SAW berkata seperti ini, berdoa kepada Allah, Allah mampu atas segala sesuatu. Sampai Nabi katakan, jika engkau membinasakan kaum muslimin yang seperti ini jumlahnya. La tu'badu fil ardi, nisya yang engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Terus menerus beliau berdoa kepada Allah. ya Dengan menjulurkan kedua tangannya menghadap ke kiblat. Sampai-sampai kata Umar ibn Khattab Ridanya tuh jatuh dari kedua bahunya Tahu ya ridak? Kalau pakaian dulu itu kayak pakaian orang umroh Laki-laki Cuma dua helai kain Ya Satu helai kain digunakan untuk sarung Apa namanya itu? Namanya Izar itu keadaan pakaian dulu. Makanya bersyukur kita sekarang. Ya, dulu cuma punya dua helai kain buat pakaian sehari-hari. Ya, satu helai dipakai buat nutupin bawah disebut izar, jadi fungsinya kayak sarung. Satu helainya lagi untuk nutupin badan. Cuma begitu aja di diputar-putar diselempangkan. Tahu kan orang kalau ngeliat jemaah haji atau umroh pakai pakaian ihram itu pakaian kesehariannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di zaman itu, ya makanya ini dalil Enggak setiap yang dilakukan Nabi sunnah juga bagi umatnya. Masa kita mau di sini, wah dalam perakam mengamalkan sunnah, Enggak pakai baju, pakai bajunya kayak orang ihrom, wah disebut apa nanti, Iya kan? Nah, ini kan sunnah jubiliyah, katanya. Nah, begitu juga pakai sorban atau imamah dililit-lilit di kepala. Ya, bukan berarti kemudian sunnah juga kita ikut mengamalkannya. Nabi mengalakkan seperti itu karena memang pakaian uruf kebiasaan masyarakatnya. Demikian. Ya. Nah, dalam hadis ini kita sudah tergambarkan bagaimana pakaiannya Nabi. Seperti orang yang haji atau umroh bagian ihram. Rida yang buat atas, yang bawahnya apa tadi disebut? Izar. Yang atasnya rida. Ya 6. Hatta saqata ridahu an man kibaih. Kata Umar bin Khattab, Nabi SAW karena ibtihal mengangkat tangan, menjulurkan kedua tangannya tinggi ke apa? Ke langit, ya otomatis ridanya Merosot ya kan Karena gak ada kancing Gak ada peniti Zaman itu belum ada peniti Kalau zaman sekarang kan kita lihat Sebagian supaya gak merosot terus dikasih apa Peniti ya kan Nah ridanya jatuh Ya dari kedua Bahu beliau Akhirnya lihat kecintaan Sahabat yang mulia Abu Bakara Siddiq datang Mendekati Nabi SAW Mengambil rida yang jatuh tadi Terus diletakkan lagi ke bahunya Nabi Ya karena Nabi lagi berdoa Dipegangnya terus dari belakang Supaya gak merosot Nah ini juga sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan Kalau Ya Masya Allah Seperti para ulama Atau para ustaz Ya Ya namanya usia sudah tua Kadang gak begitu memperhatikan penampilan ya, Saya waktu hadir di majelisnya Syekh Robi Itu gutrohnya Tahu gutroh ya Yang kayak fungsinya buat sorban begitu Yang cuma diletakkan aja Itu kadang miring-miring ya Muridnya yang meluruskan Nah kita yang tahu itu kadang miring sendiri atau kopiah begitu miring sendiri ya, sebagai bentuk pemuliaan nggak apa-apa kita perbaiki tapi dengan cara lemah lembut jangan dibetot ya jangan juga uh, sampai kejenggut Kepalanya misal atau rambutnya dengan perlahan lembut lembut nah di sini Abu Bakar Siddiq ngelihat ridaknya jatuh langsung buru-buru diambil ridaknya diletakkan lagi ke bahu, tapi karena Nabi masih mengangkat kedua tangan, kan nggak bisa melentak apa menyelempangkannya ya, sambil dipegangin turida dari belakang. Sabar, ya, Abu Bakar sedih. Begitu juga kisah e, ketika terjadi gerhana ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah saw saking kagetnya, kok tiba-tiba gelap ini siang-siang, ternyata terjadi gerhana. Matahari. Saking tergesa-gesanya, beliau keluar cuma pakai ijar. Ridaknya disusul oleh istrinya dikasih karena Rasulullah tergopoh-gopoh. Jadi paham ya kalian disebut ridak itu jangan gambarannya kayak selendang kita. Nabi kok pakai selendang, bisa? Bukan itu selendang, itu terjemahan bebas Indonesia. Ridak selendang padahal yang namanya ridak itu seperti Orang yang ikhram Ya Satu helai kain yang digunakan untuk menutup Bagian badannya Kalau bawahnya disebut Izar Nah, kembali kepada hadis Abu Bakar Al Siddiq Memegangi ridak dari belakang Ya, supaya tertutup Tetap tertutup badannya Nabi Ya, walaupun Memang itu bukan aurat Karena aurat laki-laki dari pusar ke Lutut Ya, tapi kalau pusarnya kelihatan Ya ditaikan izarnya Ya, ini juga kadang Sebagian jamaah umroh Pakai izar Cuma terlalu merorot Ke bawah Ya, sampai bulu-bulu alus Di bawah pusar kelihatan Itu aib itu Pasti tahu itu naikin itu Udelmu kelihatan Ya Nah itu aurat Nah nah karena Nabi sedang berdoa Diambil ridah untuk menutupi Sambil pegangin. Terus Abu Bakar berkata Ya Nabi Allah Kafa kamuna syadatuka rabbak Ya eh, Fa innau sayan jizulaka ma wa'adak Lihat, menghibur Memberikan motivasi Abu Bakar As Siddiq Wahai Nabi Allah Cukuplah bagimu permohonanmu ini terhadap ropmu. iya kan? Tadi kan berdoa terus, ngulang-ngulang terus. Ya Allah, laksanakanlah untukku apa yang kau janjikan. Ya Allah, berilah apa yang kau janjikan padaku. Terus diulang-ulang. Sampai kata Abu Bakar cukup. Cukup ya Nabi Allah. Cukup permohonanmu ini terhadap ropmu. Sungguh Dia Allah Tabaraka Taala pasti akan melaksanakan untuk apa yang Dia janjikan. Subhanallah, langsung turun ayat, turun wahyu. <coughs> Surat Al-Anfal ayat 9 Allah berfirman, "Idtastagitsuna Rabbakum fastajabalakum. Anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin." Ya, ketika kamu beristighosah meminta pertolongan kepada Robmu, Fasta jahalakum. Lihat, ya, Allah kabulkan. Ya, Nabi memenuhi adab berdoa yaitu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi dalam -tinggi dalam hal ibtihal tadi kita sudah sebutkan. Allah kabulkan. Bagaimana bentuk pengabulannya? Anni mumiddukum bi'alfi minal mala'ika timur divin. Sungguh aku akan memberi bala bantuan kepada kamu. Karena musuhnya seribu tadi kan. Lebih banyak. Nabi cuma tiga ratus orang. Allah kasih bala bantuan. Bantuannya bukan manusia. Ya. Bantuannya bukan dari. Tentara bayaran. Ya. Tapi Allah memberikan bantuan dengan mengirim seribu malaikat. Berturut-turut. Masya Allah. Jadi bantuan yang Allah berikan berupa para malaikat. Luar biasa. Kalau Allah sudah menurunkan bantuannya berupa malaikat. Habis itu musuh. Tidak tersisa. Ya. Makanya jangan ngarang-ngarang. Wadi surya. Ada malaikat turun pakai gamis putih, cuma satu biji doang, hanya satu orang. Kalau Allah menurunkan bantuan berupa malaikat itu udah habis itu orang-orang syiah, musuh-musuh itu udah hancur lebur, ya, naam. Jangan kemudian ada cahaya. Terekam video dianggap, oh itu malaikat Turun di atas Ka'bah Ya Bertepatan dengan malam Ramadan Ini perkara gaib Ya Jangan mudah termakan Ya Postingan-postingan yang seperti itu Barakallahu fikum Jemaah azan Allah wa iyakum kembali kepada pembahasan jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dari Sahabat Umar bin Abdul Khoppab radhiyallahu an juga sebagai dalil bahwa Nabi saw menghadap kiblat ya begitu juga hadis yang lain dari Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla yastasqi fadaa Iya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla musalla jangan digambarkan kayak musala di sini musala itu kecil-kecil ya kan Bedainnya Mushollah itu gak ada jumatan Biasanya ukurannya lebih kecil ya. Padahal kalau ke Saudi gak ada yang namanya Mushollah Ada tulisan mushollah Pas dicari tanda panah tulisannya mushollah Mana mushollah gak ada Itulah lapangan besar Loh kok mushollah Ya itulah mushollah Tempat sholat Biasanya khusus untuk Sholat Id, Idul Fitur, Idul Adha, Istisqa gitu ya. Itu musola. Loh terus di sini ngebedainnya gimana masjid yang ada jumatan sama yang enggak? Kok semuanya namanya masjid? Iya, beda. Ada masjid Jami' Iya, ada yang masjid hanya disebut nama siapa masjid. Iya, masjid Utsman bin Affan, misal masjid apa, gitu ya. Jadi kalau disebut masjid jami' itu masjid yang ada pelaksanaan salat Jumatnya biasanya begitu. Nah dalam hadis ini Nabi keluar ke musola, ini tempat sholat, ya, ngepain keluar ke musola ya untuk berdoa minta hujan, doa, ya minta hujan. Yang menjadi sisi penelitian kata di sini wastaqaa tsummastaqbalal qiblah. Ya. Nabi berdoa meminta hujan ya. Kemudian beliau menghadap kiblat. Nah, ini sisi penelitiannya. Beliau menghadap kiblat. Wa qallabaridaahu lalu membalikkan ridanya. Jadi ridanya yang tadinya sa'id a bagian dalam yang nempel ke badan ya setelah berdoa itu dibalik. Said B gitu ya. Yang tadinya bagian dalam ditukar ke bagian luar. Itu maksudnya dibalik. Ya, kan suka ngeliat juga ya orang pakai-pakai ihram suka dibener-benerin, kadang dibalik begitu ya. Ini namanya tafaul, mengharap kepada Allah semoga membalikkan juga keadaan dari yang gersang menjadi subur dari tadinya kemarau enggak ada hujan di apa dibalik menjadi banyak hujan gitu hikmahnya ya tapi sisi pendadelan kita di sini adalah menghadap kiblat tapi jangan kemudian dikiaskan dalam berdoa tadi ngebolak-balikin tangan ketika meminta menghadap ke wajah ketika menolak apa berlindung dari sesuatu kemudian dibalikin seolah-olah menolak jangan kan kadang kita suka lihat orang berdoa begitu ya tangannya bolak-balik bolak-balik terus mungkin ibu, ibu jarang lihat ya karena jarang ke masjid <tuh> Jemaah azani Allahumma ya dan banyak dalil-dalil yang lain yang jelas ini diantara adab berdoa menghadap kiblat ya secara umum apalagi di tempat-tempat khusus seperti ketika umroh sa'i di sofa marwah eh ya, di arwah di masjidil haram ya kemudian juga ketika jumroh pertama dan kedua itu kan disyariatkan berdoa ya ini banyak menunjukkan bahwa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Ini yang afdal, lebih utama, lebih sempurna, tapi bukan syarat, bukan kewajiban, bukan keharusan doa itu harus menghadap kiblat. Ya. Kayak kita di atas kendaraan kan enggak mungkin badan muter-muter terus karena mobilnya belok-belok ya, ya cukup menghadap lurus ke arah bangku duduk kita menghadap kendaraan melaju memperbanyak doa menghadap kiblat ya mengapa tidak harus menghadap kiblat Iya jadi bukan syarat bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari ya Beliau di dalam kitab sahihnya sahihul bukhari <coughs> Beliau membuat bab judulnya addu'a ghayru mustaqbilil qiblah. Ya, berdoa tanpa menghadap kiblat. Sampai membuat bab khusus Imam Al-Bukhari. Lalu beliau menyebutkan Hadis-hadis di dalam bab itu Di antaranya hadis Anas bin Malik Ya Bainan Nabiya s.a.w. Yahtubu yaumal jum'ah Ketika Nabi s.a.w. Sedang khutbah jum'at Lagi khutbah jum'at Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ya Dan berkata kepada Nabi Padahal Nabi lagi ceramah ini Ya mungkin karena keadaannya Sudah sangat Kemarau panjang Banyak gagal pertanian Tanam-tanaman gak hidup Ya Hewan ternak kurus-kurus karena kurang air Minum Dan dia menganggap hari Jumat Hari mustajabnya doa Iya Makanya dia memanfaatkan momen Waktu mustajab Dia datang tak peduli nabi lagi khutbah laki-laki ini langsung berkata ya rasulullah udah Allah ya ya ya rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah memberi kami hujan itu permintaannya akhirnya nabi saw berdoa berdoa ya nah Khotib itu kan menghadapnya ke jamaah, berarti kiblatnya di mana? Di belakang. Di sini Nabi saw berdoa meminta hujan, tapi membelakangi kiblat, gitu sisi pendarillannya. Maka Nabi berdoa, kemudian kata Anas bin Malik, masya Allah ya, mustajabnya doa Nabi tiba-tiba awan menjadi gelap ya membendung terus enggak lama kemudian turun hujan sampai orang yang tadinya jumatan itu ya eh, enggak sampai ke rumahnya ada yang keujanan gitu ya terus ternyata hujannya turunnya terus-terusan sampai Jumat berikutnya Masyaallah sepekan udah banjir Jakarta itu ya kalau hujan terus terusan selama sepekan dan ternyata sama ini ya, di sana hmm. juga gitu ya hujan terus terusan selama sampai Jumat berikutnya akhirnya laki-laki tadi atau laki-laki yang lain datang lagi ke Nabi saw. Ya kalau kemarin datang minta tolong berdoa kepada Allah supaya Nabi minta hujan, nah sekarang doaklah kepada Allah ya Rasulullah untuk memalingkan hujan dari kami. Sungguh kami hampir tenggelam, ya jalan banyak yang terputus. Ya. Lalu Nabi saw berdoa, Allahumma hawalainna walailainna. Ala Nah ini doanya, jadi kalau lagi hujan deras khawatir hujan ini akan mengakibatkan bencana, merusak fasilitas umum, jadi banjir. Doanya kayak gini, Allahumma hawa alayna wala alayna. Minta supaya hujannya itu dialihkan ke tempat lain yang membawa manfaat. Bukan malah ngatur Ya Allah stop hujannya Stop, stop, enggak gitu Minta berhenti Berhentikan hujan, enggak Ya, karena hujan itu adalah rahmat Minta dialihkan ke tempat lain Yang bisa memberikan manfaat Menyuburkan tanaman Ya, menghidupkan bukit-bukit yang gersang Gitu kan Bukan mendatangkan bahaya dan kerusakan Atas kami Subhanallah, doanya dikabur juga Ya Hujannya nggak lama kemudian reda, ya reda berhenti. Nah ini jemaah rahiimani warahmukumullah menunjukkan dalil bahwa menghadap kiblat memang bukan syarat dalam berdoa. Boleh-boleh aja kalau memang tidak memungkinkan menghadap ke kiblat, tapi kalau kita tahu kondisi normal, ya menghadaplah ke kiblat itu lebih afdol. Lebih sempurna Barakallahu fikum Jemaah azani Allah wa iyaikum Ya Ini dibahas <coughs> Karena ada sebagian orang Khususnya orang-orang yang mengingkari Keberadaan Allah di atas langit Ya seperti orang-orang Jahmiyah dan dari kalangan ahli bid'ah yang semisal dengannya yang menolak ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Naam. Ya. Apa kata mereka? Ya, kemarin kan kita sudah jelaskan di antara apa? Kandungan makna yang kita petik dari perbuatan orang yang berdoa mengangkat tangan ketika berdoa apa aja? Mengakui ya, bahwa Allah itu berada di atas langit. Naam. Karena orang Mengangkat tangannya ke atas langit Ini menunjukkan Allah maha tinggi Atas seluruh makhluknya Iya Nah orang-orang yang mengingkari Keberadaan Allah di atas langit Di arash Oh mereka bilang enggak Karena langit itu Memang kiblat untuk berdoa Berarti Mereka telah menjadikan dua kiblat ya telah menjadikan dua kiblat. Kalau kiblat Sholat ya Ka'bah Tapi kalau kiblat berdoa Ke langit Begitu kata mereka Jadi tidak menunjukkan Allah itu di langit Ya Na'udzubillah Maksain ya Orang kalau sudah mempunyai keyakinan sesat Seperti itu Ya Menganggap bahwa langit itu adalah kiblatnya untuk berdoa. Padahal jama'ah azani Allah iyyakum Kiblat kaum muslimin. Hanyalah satu. Ya. Karena emang tujuannya untuk mempersatukan umat. Tidak ada dua kiblat bagi kaum muslimin dalam satu ibadah. Atau dalam beberapa ibadah yang lain. Bukankah ketika kita menguburkan jenazah. Seorang muslim dihadapkan ke kiblat. Ketika menyembelih kurban, hadyu juga dihadapkan ke kiblat. Itu pemulihan terhadap kiblat. Bahkan kita haram hukumnya buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya kalau di tempat terbuka. Di tempat tertutup pun lebih selamat untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, jadi nggak ada bagi kaum muslimin dua kiblat dalam ibadah mereka. Nah, nah, terus bagaimana untuk menjawab subhat mereka yang mengatakan langit itu kiblat untuk orang yang berdoa, sedangkan Ka'bah kiblat untuk orang yang sholat? Jawabannya ya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Rahimahullah Ya Kata beliau Annal kiblata Hiya Ma yastaqbiluhu Al insanu Bi wajhi Wal istiqbal Dibdul istidbar Wa fal kiblatu Ma yastaqbiluhu Al insan Wa la yastaqbiluh Ini Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah kiblat itu adalah Apa yang dihadapi manusia dengan wajahnya ya. Jadi menghadap Menghadap lawannya apa? Membelakangi Iya kan? Kalau anda menghadap ke suatu arah Pasti ada yang anda belakangi Itu namanya menghadap kiblat. Jadi kiblat adalah apa yang dihadapan manusia, bukan di belakangnya. Nah, ada pun orang yang berdoa mengangkat kedua tangannya, ini nggak dikatakan menghadap ke langit, iya kan? Tidak menghadap ke langit, karena tangannya, kepalanya, badannya, ya semuanya tetap menghadap ke kiblat. Jema'a jamaah ya Jam Allah wa iya'kum Itu jawaban Paham? Nah orang yang berdoa bukan menghadap ke langit Enggak membelakangi bumi Kalau doanya sambil tiduran Iya berarti Iya Tidur Wajahnya semua badannya menghadap ke langit Bersama dengan itu dia membelakangi apa berarti? Bumi Gitu kan? Nah ini orang yang berdoa enggak? Dia duduk Menghadap ke kiblat Ya adapun tangannya Diangkat ke langit Karena menunjukkan Allah itu di langit Jadi mudah sekali dijawabnya di Dari sisi definisi kiblat Yang namanya menghadap Pasti ada sesuatu yang dia belakangi Jadi Jelas bahwa alasan mereka Ya Allah bukan di langit lho tapi kan orang yang berdoa menghadap ke langit tangan apa menghadapkan apa mengangkat kedua tangannya ke langit. Oh iya karena kiblatnya orang berdoa ke langit tapi kalau kiblatnya salat ke Ka'bah ini keliru. Enggak boleh menjadikan dua kiblat dalam ibadah kaum muslimin. Jemaah anzanillaahu wa iyyakum. Selanjutnya di antara adab berdoa Ya selesai jadi pembahasan tentang e, menghadap kiblat. Ya berarti dua atau beberapa adab sudah kita bahas ya. Terakhir kita bahas mengangkat kedua tangan. Kemudian sekarang menghadap kiblat. Kemudian diantara adab-adab berdoa adalah as-sana ala Rabbi. Ya, menyanjung Allah Mengawali doa itu dengan pujian dan sanjungan Jangan ujuk-ujuk minta Mengangkat tangan langsung Ya Allah, saya minta ini, minta itu Sebutin, udah selesai Ini tidak etis Harusnya ada berdoa itu diawali dulu dengan Memuji Allah Bersolawat kepada Nabi atau kemudian beristighfar Memohon ampunan Mengakui dosa dan kesalahan Mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan Baru minta Ini yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Hadis Loh emang ada contohnya dalam Al-Quran? Ada Ayat yang setiap sholat kita baca Bahkan itu permintaan yang paling agung apa permintaan kita? Ihdina siratal mustaqim. Minta hidayah kita. Hidayah berupa ilmu maupun hidayah berupa taufik. Kita minta hidayah. Siratal lazina an'amta Nih Yang kita pinta itu. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka ya Arab. Bukannya jalan orang-orang yang Engkau murkai Bukan juga jalan orang-orang yang sesat Ini doa yang sangat agung Doa yang paling bermanfaat ya, Lihat Apa yang Allah contohkan Ah, Sebelum meminta ini semua Ini kan ayat Dua ayat terakhir Iya. Ayat pertama sampai ayat kelima Itu Pujian semuanya kepada Allah Ya Disebutkan makanya dalam hadis Abu Hurairah Kata Nabi SAW Allah berfirman, ini hadis kudusi Qasamtus Salah Baini Wabain abdin yasfain Kata Allah aku membagi Al-Fatihah Ya Disebut sholat, karena memang itu syarat Hanya sholat al-fatihah Aku membagi al-fatihah antara diriku Dengan hambaku dua bagian Ya Dibagi dua bagian Untuk hambaku Apa yang dia minta Itu tadi Ihdina syaratul mustaqim Allah menyebutkan Ayat yang pertama Alhamdulillahi rabbil alamin Apabila hamba membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Allah menjawab Hamidani abadi Hambaku memujiku Itu ayat pertama Arrahmanirrohim Allah jawab lagi Ya Asna alaiya abadi Hambaku menyanjungku Kemudian Ayat yang ketiga Maliki yawmiddin Apa jawab Allah? Majjadani abdi Ya Hambakku mengagungkanku Lihat Disebut Tahmid Sana Ya Dan tamjid Memuji Allah Menyanjung Allah Ya dan menganggungkan Allah itu awal surat Al-Fatiha. Naaam. Jadi ini dalil bahawa adab kita sebelum meminta memuji Allah dulu. Gimana memujinya? Ya ini paling enggak baca kayak tadi Al-Fatiha. Iya. Atau contoh yang lain. Seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fiihinna. Ini muji Allah dulu. Ya Allah, bagimu segala pujian. Engkau cahaya langit dan bumi serta siapa yang ada padanya. Walakal hamdu antaqayyubus samawati wal ardi wa man fiihinna Ya Allah engkau adalah pengayom langit dan bumi serta siapa yang ada padanya Walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqqun wa liqa'uka sallallahu alaihi wasallam Lihat Menyebutkan tentang keimanannya ya Keimanan terhadap adanya surga Adanya neraka Ada perjumpaannya dengan Allah Beriman kepada Nabi secara menyeluruh Beriman adanya hari kiamat Habis itu Sudah memuji Allah Menyebutkan ubudiyah Penghambaan kita kepada Allah. Jadi tawasulnya ada dua di sini ya. Pertama tawasul dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Yaitu bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua. Tawasul dengan menyebutkan penghambaan kita. Kalau di Al-Fatihah tadi apa penghambaannya? Iyaka <t> <tawasul> na'buduh wa iyyaka nasta'in Itu penghambaan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, meminta pertolongan pun hanya kepada Allah. Begitu juga dalam doa ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu khasamtu, wa bika hasamtu wa ilaika haqamtu lihat ya Allah untukMu aku berislam menyerahkan diri untukMu aku beriman ya aku bertawakal kepadamu aku bertaubat kepadamu karena Engkau aku memusuhi ya nah setelah menunjukkan penghambaan baru minta apa mintanya Fagfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah untukku apa yang telah terdahulu dan apa yang aku akhirkan Ya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku rahasiakan ataupun yang dikerjakan terang-terangan. Anta ilahi la ilaha illa anta. Ini juga contoh mengawali permintaan dengan Pujian, sanjungan, pengagungan Ya Ya mungkin Yang paling mudah diantaranya Sayyidul Istighfar ya Apa Sayyidul Istighfar awalnya? Hah Allahumma Anta Rabbi La ilaha Illa anta Ini pujian Mengakui rububiyah Allah Khalaqtani Wa ana abduk Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'atu Gitu kan? Kemudian mengakui kenikmatan Abu'u laka binikmatika alaiya Mengakui sekian banyak kenikmatan yang kau curahkan Yang terus menerus mengalir Tapi kita juga mengakui dosa Wa abu'u bizambi Baru minta fagfir Mintanya cuma fadlir li fa innahu la yakfiruz dzunuba illa anta nah dan banyak contoh-contoh yang lain ya kemudian setelah memuji Allah baru bersolawat ya Bersolawat kepada Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam eh sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak di antaranya hadis dari Fadlalah bin Ubaid radhiyallahu anhu dia berkata Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan salatihi falam yshalli 'ala an-nabiy sallallahu wasallam Nabi SAW pernah mendengar seseorang seorang laki-laki berdoa tapi dia enggak berselawat enggak mengawali doanya dengan solawat. Nabi dengar, nabi tegur, ya. Bahkan nabi katakan, ajilah ada orang ini tergesa-gesa, terburu-buru dia. Langsung minta aja, ya. Nabi manggilnya, nabi nasihatin, ya. Dan Nabi dakwah. kepada seluruh yang ada ketika itu. Iza salla ahadukum fal yabda bitahmidillah. Wassana'i alaih. Kata Nabi SAW. Kalau salah seorang di diantara kalian berdoa. Hendaknya memulai dengan memuji Allah dulu. Menyanjungnya. Summa liusalli ala Nabi SAW. Kemudian bersalawatlah. Kepada Nabi saw. Subhanallah. Semalih ad, ubah dubi masya. Setelah itu dia berdoa apa yang dia kehendaki. Ya, kapan waktunya bersolawat? Ada tiga tingkatan. Ya, ahaduha ayusalliyalad Nabi. Kau bela doa. Bersolawat kepada Nabi sebelum dia berdoa. Tapi sesudah memuji Allah, memuji Allah dulu. Habis itu bersolawat. Ini yang pertama. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi di awal doa, di tengah-tengah doa, dan di akhir doa. Yang kedua, berarti lebih banyak solawat dia. Diselingi di tengah-tengah permintaan juga bersolawat. Nah yang ketiga ini yang paling banyak. Bersolawat di awal. ya, Kemudian ditutup doanya juga dengan solawat. Sedangkan permintaannya. Diajukan di tengah-tengah antara keduanya. Dan ini juga yang banyak dilakukan oleh para khotib, para penceramah, kadang ditutup dengan apa? Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbil'alamin. Gitu kan? Kalau awalnya, biasanya, Allahumma ala abdika wa rasulika muhammadin. Ya kan Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Begitu Nah ini Tiga tingkatan bersolawat Mana-mana boleh Ya Yang jelas Allah wa Pembuka doa itu Solawat kepada Nabi Ya Sebagaimana pembuka solat adalah bersuci Toharoh Ya dan ini juga yang dikatakan oleh apa, eh, Abba Sulaiman Ad-Darani Man arada an yas'al Allah hajatahu falyabda' bis salati ala nabi. Kata beliau barang siapa yang hendak meminta kepada Allah akan kebutuhan-kebutuhannya dia hendaklah dia memulai dengan selawat kepada nabi. Waliyus al Hajah baru habis itu minta kebutuhannya apa, ya Waliyak Timbissolati al Nabi. Setelah dia menyampaikan kebutuhannya sudah meminta tutup lagi akhiri doanya dengan salawat lagi. Nah, begitu ya. Ini dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Semoga dengan kita memperhatikan beberapa adab berdoa meminta kepada Allah dengan memperhatikan adab-adab ini Allah subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita ini tersebut Amin ya rabbal alamin silakan jamaah seni ya Allahu iyyakum kalau ada hal yang ditanya ya berkaitan dengan materi faliyatafadl mashkur barakallahu fikum